Buku kecil ini penting untuk dibaca sebagai bekalan bagi siapa saja yang menjadi pemimpin. Dan memang semua kita ini pada dasarnya adalah pemimpin. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinan kamu. Minimal kita memimpin diri sendiri Yang sudah punya istri memimpin istrinya Yang sudah punya anak memimpin istri dan anak-anaknya Pemimpin itu ada beberapa istilah Istilahnya disebut dengan imam Imam itu dari kata amam Artinya di depan Kalau kita sholat berjamaah, itu ada orang yang jadi imam. Imam itu, dia posisinya paling depan. Paling depan itu imam. Tetapi sebagai seorang pemimpin, posisi itu bukan sekedar duduk berdiri paling depan. Pemimpin itu mestinya terdepan. Paling dulu dalam urusan kebaikan. Itu pemimpin. Dia dalam urusan kebaikan paling dulu. Makanya dia harus diikuti karena dia sudah melakukan kebaikan duluan. Kalau ibarat kereta dia adalah lokomotif yang menarik gerbong-gerbong. Itulah pemimpin. Harus menarik orang-orang yang dipimpinnya untuk menjadi baik. Tapi pemimpin disebut juga dengan khalifah. Dari kata khalafah. Itu di belakang. Pemimpin kalau di belakang, kalau ibarat ada mobil mogok, dia harus mendorong. Mendorong ke depan. Dengan kata lain, khalifah itu wakil, wakil itu tidak boleh mendahului. Pemimpin itu adalah wakil Allah di muka bumi, maka pemimpin itu jangan mendahului ketentuan-ketentuan Allah. Kalau dia bikin aturan, jangan melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Begitulah khalifah, wakil Allah di muka bumi. Pemimpin diistilahkan juga dengan Ra'un. Itu yang tadi, Kulukum Rohin. Ra'un itu adalah penggembala. Penggembala. Yang namanya pemimpin itu seperti penggembala, penggembala binatang ternak. Bagaimana penggembala? Penggembala itu menjamin keamanan dari binatang gembalaannya. Jangan sampai kambing dimakan serigala. Jadi pemimpin itu harus memastikan bahwa orang-orang yang dipimpinnya itu merasa aman. Pemimpin dengan kata raun yang artinya penggembala, penggembala itu juga biasanya menjamin ketersediaan pangan, makanan untuk yang digembalakan. Saya pernah mendapat kesempatan untuk berdakwah ke Eropa. Waktu itu musim dingin. Bulan Desember. Di Belanda saya mendapati ada lahan cukup luas padang rumput. Ada ada binatang-binatang kambing, sapi. Di rumput itu. Banyak. Tapi saya melihat. Ada. Sesuatu yang besar. Gelondongan besar. Saya heran juga. Di tengah-tengah padang rumput itu kok ada gelondongan besar itu. Saya tanya. Itu apa? Oh itu. Itu. plastik besar plastik besar buat apa itu? itu diisi rumput jadi rumput-rumput ini dipotong dimasukkan ke situ buat apa? sebentar lagi kan turun salju beberapa minggu ke depan beberapa hari ke depan mungkin akan turun salju Kalau turun salju, ini semua ketutup salju. Sungai saja beku. Sungai saja beku. Orang bisa main di sungai itu. Nah, kalau semuanya ketutup salju, ini kambing sapi makanan apa? Nah, sebelum ini ketutup salju, Rumputnya dimasukkan dulu ke sini. Itulah penggembala. Sangat bertanggung jawab atas ketersediaan pangan. Masyarakatnya yang dipimpin sudah bisa membeli makanan. Nah, ini kan kadang-kadang di negeri kita juga masalah. Beli cabai aja nggak kuat. cabai mahal baik itu pemimpin disebut dengan rohon penggembala nah oleh karenanya seorang pemimpin harus menyadari hakikat sebagai seorang pemimpin itu Di dalam buku ini disebutkan kepemimpinan adalah tanggung jawab. Kepemimpinan adalah tanggung jawab. Maka orang kalau jadi pemimpin, dia nanti akan dimintai pertanggung jawaban tentang apa yang dipimpinnya. Dulu ada khalifah Harun al-Rashid. Harun Ar Rashid itu menunaikan ibadah haji. Dia tawaf, sa'i, udah selesai. Dia berdiri menghadap Ka'bah itu. Lalu dia bertanya kepada seorang ulama. minta dia nasihat. Dia minta nasihat. Kata si ulama, "Tuan, tuan lihat nggak itu Ka'bah? Iya. Orangnya banyak nggak Banyak di sekeliling Ka'bah itu orang nggak ada berhentinya. Tawaf itu nggak ada berhentinya kecuali salat. Pada waktu salat yang lima waktu berhenti orang tawaf. Tapi Selesai sholat, langsung mulai lagi. Sampai sekarang, sudah berabad-abad. nggak ada berhentinya orang tawab itu. Ya, saya lihat orangnya banyak. Kata si ulama itu, tuan kalau itu orang-orang yang banyak, mereka itu bertanggung jawab atas diri mereka masing-masing. Tapi kalau Tuhan sebagai Khalifah, Tuhan tidak hanya bertanggung jawab atas diri Tuhan, tapi juga Tuhan bertanggung jawab atas orang banyak yang Tuhan pimpin itu. Jadi kadang-kadang orang begitu ambisi mau jadi pemimpin, terutama mau jadi pejabat ini, jadi apa, jadi apa. Tapi sebenarnya pertanggung jawabannya sangat berat. Maka khalifah Harun al-Rashid menangis. Cuma disampaikan kalimat begitu. Ya Allah di akhirat nanti orang-orang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sedangkan saya bertanggung jawab atas semua orang yang saya pimpin. Makanya hati-hati sekali. Seorang pemimpin yang menyadari tanggung jawab, dia sangat hati-hati sekali. Termasuk dalam masalah keuangan. Sampai-sampai khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia membedakan antara penggunaan sesuatu untuk dirinya, untuk keluarganya, dengan untuk kedinasan. Ada cerita yang sangat terkenal, sangat populer cerita ini. Umar bin Abdul Aziz sedang berada di kantor. Dia mungkin lagi baca berkas-berkas, surat-surat yang harus dia tindak lanjuti, yang harus diselesaikan. Sampai malam, lalu anaknya datang. Ketika anaknya datang Dipersilahkan masuk Dia tanya Ada keperluan apa Engkau datang Ada yang ingin saya bicarakan pak Mau bicara Soal apa Soal pribadi, keluarga Atau soal Masyarakat dan negara Oh ini soal pribadi Paling banter Soal keluarga Enggak ada hubungannya dengan masyarakat dan bangsa maka Umar bin Abdul Aziz kemudian mematikan lampu yang ada di mejanya kan dulu masih pakai lampu minyak di meja wah kenapa lampu dimatikan jadi gelap ini ruangan enggak enak kita mau bicara kalau gelap mungkin kalau bahasa kita ngomongkan yang penting kedengeran enggak mesti kelihatan ya tapi kan lebih enak ngomong kelihatan juga, kedengeran juga ya memang lebih enak tapi kan masalahnya yang mau kita bicarakan ini soal pribadi paling banter soal keluarga enggak ada hubungannya dengan masyarakat dan bangsa sedangkan ini kan minyak, ini kan lampu lampu kan pakai minyak minyaknya kan dibeli pakai uang negara uang rakyat maka saya tidak mau menggunakan harta negara untuk kepentingan pribadi keluarga itu saking hati-hatinya sekarang masih ada nggak yang begitu ya Hah? itu yang pertama yang kedua kepemimpinan adalah pengorbanan pengorbanan pengorbanan harta pengorbanan waktu pengorbanan tenaga Hah, itu pengorbanan oleh karenanya Para pemimpin dulu berkorban. Nah, muncul persoalan, kalau begitu pemimpin boleh digaji enggak? Ya, ada perkembangan-perkembangan. Kalau dulu awal-awalnya enggak digaji. Tapi suatu ketika Umar bin Khattab mendapati Khalifah Abu Bakar As siddiq itu berada di pasar. Ya dagang. Tuhan, engkau bu bukan sebagai khalifah. Iya, saya khalifah. Kok dagang? Kan engkau banyak urusan yang harus dilayani masyarakat begitu banyak. Ya kalau saya nggak dagang, keluarga, kebutuhannya siapa yang nanggung? Ya maka saya dagang. Urusan negara saya urus, tapi saya juga harus dagang. Oh iya juga ya, akhirnya Umar bin Khattab berpikir mestinya khalifah ini dikasih gaji. Cuma standar gajinya berapa ya? Akhirnya dimusyawarahkan, sesudah dimusyawarahkan disampaikanlah kepada khalifah Abu Bakar. Engkau ini kebutuhannya berapa? biar nanti diambil dari baitul mal sudah nggak usah dagang karena banyak urusan masyarakat bangsa negara yang harus diselesaikan baru kemudian muncul digaji sebatas kebutuhannya kalau bahasa kita kebutuhan sehari berapa atau kebutuhan sebulan berapa jadi pengorbanan Maka dulu Umar bin Abdul Aziz waktu jadi holifah dia menerapkan hidup sederhana. Ya kalau orang mau hidup sederhana kan harus berkorban. Berkorban dari kebiasaannya. Dulu Umar bin Abdul Aziz sebelum jadi holifah dia bisa beli pakaian dengan harga yang mahal. 600 dirham, 800 sampai 1000 dirham dia pakaiannya mahal. Dengan uang sendiri. Ternyata sesudah dia jadi khalifah dia beli pakaian yang harganya 6, 8 sampai 10 dirham. Ya mungkin kalau bahasa kita dulu sebelum jadi khalifah dia bisa beli baju batik. Harganya 3 juta, 5 juta, 10 juta. Ada enggak? Baju batik yang 5 juta ada enggak? Ada. Eh, sekarang sesudah jadi khalifah beli baju batik yang 200.000, yang 100.000, yang 300.000. Wah, itu udah bagus banget itu. Ah, itu cantik. Itu namanya pengorbanan. Kalau sekarang kan terbalik. Dulu sebelum jadi apa-apa, bisa beli baju sendiri. Tapi sekarang sesudah jadi apa-apa, jadi apa? Jadi bupati, wali kota, anggota DPR, dan seterusnya. Itu ada pakaian, tunjangan pakaian untuk... para pejabat. Jasnya berapa? Batiknya berapa dan seterusnya. Biar supaya kalau tampil di TV itu batiknya beda-beda. Nah, yang ketiga, kepemimpinan adalah kerja keras. Kepemimpinan itu kerja keras. Karena apa? Pertanggungjawabannya besar tadi itu. Kerja keras. Makanya Umar bin Khattab waktu jadi holifah, dia boleh dibilang tidurnya paling belakang dari rakyatnya. Kalau malam dia keliling-keliling. Kalau ternyata ada orang punya masalah, dia selesaikan masalah pada malam itu juga. Nah, waktu itu Umar bin khatib keliling-keliling, ternyata dia mendapati ada orang lagi masak batu, lagi masak, nggak nah, tahu masak apa, udah larut malam masak, Umar ngintip ibu itu lagi masak, anaknya menangis terus terdiam. Sesudah terdiam, pules tuh anak. Itu ibu mematikan api di dapurnya. Dia pun siap-siap mau tidur. Heran juga ini Umar. Ini si ibu bagaimana habis masak anak bukannya dibangunin suruh makan. Eh dia malah mau tidur. Sebelum dia mau tidur, Umar kemudian ketuk pintu. Assalamualaikum dijawab masuk bu. Ada apa anak ibu menangis? Anak saya belum makan Anak saya belum makan Kok ibu tadi saya perhatikan masak, habis masak kok ibu tidak membangunkan anak Yang saya masak nggak bisa dimakan Saya masak sekedar untuk memberi harapan kepada anak saya bahwa sebentar lagi juga makan sambil nunggu masakan dia tidur selesai sudah urusan saya memang ibu masak apa lihat aja sendiri kualinya setelah dilihat ternyata batu Ibu kenapa masak batu kan tadi siang khalifah Umar membagikan bahan makanan kata kalau kayak kita sembako tadi siang ngasihin sembako khalifah Umar dia mungkin khalifah yang tidak adil. Kalau dia adil masa saya enggak kebagian. Oh. Ibu ini memang tidak tahu dia lagi adajak bicara sama siapa. Baik, Bu. Ibu jangan tutup pintu dulu. Umar pulang. Pulang bukannya mau tidur meskipun udah capek. Udah ngantuk. Larut malam, tapi Umar masuk ke gudang. Ternyata ada satu karung belum diangkat. Ini kali jatah si ibu itu. Umar panggul sendiri itu. Satu karung dipanggul oleh Umar. Pembantunya Aslam mengatakan, tuan, biar saya yang bawa. Apa kamu mau bawa dosa saya? Umar bawa, bu ini diserahkan Tuhan baik sekali malam-malam begini ngasih saya sembako Emang Tuhan ini siapa? Di keremangan malam kan nggak begitu jelas Apalagi eh, pemimpin itu nggak ada fotonya di setiap eh, tempat Saya ini adalah khalifah Umar yang ibu katakan tidak adil itu. Ya Allah mohon maaf kalau begitu. Tidak apa-apa ibu, ibu tidak salah. Memang kenyataannya ibu belum dapat. Itu karena tanggung jawab. Sehingga dia mau bekerja keras. Kepemimpinan adalah melayani. Maka pemimpin itu harus mau melayani orang-orang yang dipimpinnya. Melayani untuk semua. Bukan melayani untuk sekelompok orang. Ini kadang-kadang melayaninya untuk sekelompok orang. Untuk orang-orang tertentu. Enggak melayani buat semua. Maka kata Rasulullah, Sayyidul qawmi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan. bagi mereka nah terus kepemimpinan adalah keteladanan dan kepeloporan kepemimpinan adalah keteladanan dan kepeloporan, maka pemimpin itu harus jadi teladan dalam soal yang baik teladan dalam kebaikan bicaranya baik bicara baik saja dengan maksud yang baik saja itu harus dengan kata-kata yang baik dengan istilah yang baik maka bisa rusak masyarakat kalau pemimpin sikapnya tidak baik kata-katanya tidak baik apalagi kata-kata yang tidak baik itu diucapkannya Di televisi, orang melihat itu, keteladanan dalam soal kebaikan, kepeloporan. Nah oleh karenanya ketika kita harus memilih orang menjadi pemimpin, maka pertimbangan nomor satu, Itu adalah pertimbangan keimanan. Boleh enggak memilih pemimpin berdasarkan agamanya? Boleh. Kalau kita muslim memilih pemimpin yang muslim memang sudah seharusnya. Pak Mahfud MD dalam satu acara di TV1, beliau mengatakan Bung Karno membolehkan. Bung Karno membolehkan. Jadi kalau kalau kalau orang Islam ingin nilai-nilai Islam bisa ditegakkan di negeri ini, ya jadi anggota DPR, kemudian bikin undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kata Bung Karno, boleh. Ini ini penjelasan dari Pak Mahfud MD. Kalau orang Kristen pengen nilai-nilai Kristennya berwujud dalam suatu negara Indonesia, ya anggota DPR dong, jadi anggota DPR. Bikin undang-undang dan seterusnya. Jadi sangat wajar kalau seorang Muslim itu harus memilih pemimpin yang Muslim, itu sangat wajar, memang sudah begitu. Orang Betawi bilang emang udah kudunya begitu. Nah disinilah pentingnya kita memahami persoalan kepemimpinan, sehingga saya menulis buku kecil ini yang bisa dibaca, bisa dipahami agar Kepemimpinan menjadi perhatian sebab dia sangat dibutuhkan. Rasulullah mengajarkan kalau kamu bepergian tiga orang, angkat salah seorang di antara kamu sebagai pemimpin. Jalan aja pakai pemimpin. Apalagi dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa. Nah inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan. bermanfaat buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.